Bapak Gilbert selamat siang Pak. Ya, selamat、Silahkan. siang p a k Ya, rakyat sudah bosan i n i dengan apa ya survei-survei semacam ini. Jelas-jelas memang negara udah ancur, b a p a k bulur. Enggak enggah. Kalau istilah penyakitnya kanker udah kanker stadium akhir, hanya bisa diperbaiki dengan cara. revolusi saya rasa itu aja, terima kasih oke,、okay, terima kasih pak penelpon berikutnya, bapak Andri selamat siang pak selamat siang bu s i l a k a n pak nah, ini mental pejabat kita memang berbobrok, hancur benar-benar ya、bu. bayangkan u b korupsi yang y a n miliar dia n gak g s a r e t ke pengadilan yang kan di TV saya melihat tayangan dia m e n c u r i Coklat aja Nenenen、nah, nah, nah, nah、mencuri coklat Jadi Di pengadilan Di hukum 5 tahun a h ini bobroknya pengadilan kita disini Jadi ya Saya juga gak bisa Aduh Bobrok j a w a b i t a bobrok Selamat t i n g g Oke terima kasih pak Penefon berikutnya Bapak Salim Selamat siang pak Oke、okay, s i l a k a n pak i e r k e k t a s u e r d i m a h terlalu lama、e, k a y enak, terlalu m i h p e w a h m e w a h Sementara rakyat kalau butuh sesuatu pelayanan aja menghadap mereka seperti menghadap raja dan harus b a w a u p e s i Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. p e n e r i n berikutnya, Bapak Robert. Selamat siang Pak. Halo, Halo selamat siang. k a n Pak. Uh, kalau memang pemerintah kita sungguh-sungguh mau -sungguh, memberantas d u a p e n y u a p ataupun korupsi itu harus dibuat aturan、uh, pelayanan publik di setiap-tiap、uh, pelayanan pemerintah artinya misalnya di setiap dinas kesehatan ada aturan lainnya yang jelas berapa hari pelayanan harus selesai izin-izin sebagai -izin. contoh、uh, saya sendiri pernah mengalami Membuka suatu usaha di dalam bidang、uh, obat-obatan. Mereka itu kan mau survei ya. Survei ke tempat kita. Sedangkan mereka sendiri minta dijemput. Padahal sudah tanggung jawab mereka untuk mensurvei. Nah ibaratnya dia survei ke tempat kita harus kita kasih a m p l o p kan. Kalau kita n gak g kasih a m p l o p gimana. Nah dari, dari hal semacam ini sebetulnya harus dibuat aturan jelas. Kalau mau survei ya pakai dana dari pemerintah. Jangan memberatkan. urus izin nah itu yang salah satu contoh yang harus diperbaiki jadi kalau memang harus mau diberantas yang seperti suap menyiap ini harus buat aturan pemerintah jalan kesehatan, pelayanan t u j u hari h kerja harus selesai kalau n g g a k selesai, dipindah diberikan sanksi kepada aparatnya itu jelas terima kasih baik terima kasih pak penelpon terakhir, bapak Jero selamat siang pak selamat, selamat. silahkan pak ブラックさんに言うと、ンライアうできそんなに、えっと、かわいい。えっと、 Okay. なししるほど。